Assalamualaikum, saudara-saudara. Berita pagi edisi hari ini Rabu 3 Oktober 2018 dibacakan Ardian Pencuri ponsel babak belur dihajar massa usai tusuk pemilik toko. DPR asuh surat terkait pembebasan lahan Tol Aceh. Puluhan kepala keluarga di Matangkuli masih mengungsi akibat banjir. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio Lawser 94,6 FM Acetenggara, Radio City 94,4 FM Boks Medan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seramdi FM. Sudarlun pria berinisial BA, 25 tahun, asal Dewantara, Aceh Utara, selasa dini hari pukul 03.30 waktu Indonesia Barat, babak belur dihajar masa. Ia diamuk masa usai menusuk Bashirul Mukminin, 27 tahun, pemilik toko ponsel di Kedek Rungguh ke Dewantara saat BA mencuri handphone di toko korban. Baik korban maupun tersangka harus menjalani perawatan medis di rumah sakit umum curmutia bukit rata. Kabak of Polres Loksmaway Kompol Ahzan mengatakan, kejadian berawal saat tersangka BA yang mengendarai sepeda motor datang ke toko ponsel milik Bashirul. Awalnya tersangka berlagak seperti pembeli sambil meminta melihat handphone untuk dibeli. Saat handphone sudah di atas rak dan posisi korban berbalik badan, tersangka langsung menusuk korban dengan pisau dapur yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya. Tusukan tersangka mengenai beberapa bagian tubuh korban seperti pinggang, tangan, kuping, dan bagian tubuh lain. Usai menikam korban tersangka keluar dari toko dan berusaha kabur. Korban sempat meminta pertolongan warga dan melakukan pengejaran. Akhirnya tersangka BA berhasil ditangkap warga. Saat ditangkap warga yang emosi langsung menghajar tersangka BA hingga babak belur. Sehingga tersangka yang luka parah di amuk warga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit umum Cudmutia, Bukit Rata. DPR mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh Sigli. Pengiriman surat ini menyusul adanya protes masyarakat Aceh Besar di mana harga ganti rugi lahan pembangunan jalan tol terlalu rendah. Anggota Komisi 1 DPR Iskandar Usman Alfarlaki mengatakan DPR perlu meluruskan aspirasi masyarakat di Aceh Besar kepada Presiden agar ada kebijakan baru agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Pasalnya harga ganti rugi tanah yang dihitung KJPP sangat rendah yakni Rp12.000 hingga Rp40.000 per meter. Padahal dari proses ganti rugi tahun-tahun sebelumnya untuk pembangunan SMK penerbangan serta untuk lahan angkatan udara berkisar Rp73.000 hingga Rp130.000 per meter. Surat yang disampaikan DPRA ke Presiden terkait pembebasan lahan tol Aceh tertanggal 28 September 2018 diteken oleh T. Irwan Johan Salah satu unsur pimpinan DPRA. Surat itu juga ditembuskan ke Sekretaris Negara, Kemendagri, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, PLT Gubernur Aceh, Kepala BPN Aceh, Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Kepala Biro Hukum Sedda Aceh, dan Kepala Biro Tapem Sedda Aceh. Sebelumnya, DPRA memanggil pihak terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Aceh pada Kamis 6 September lalu di gedung DPRA. Hasil pertemuan, Komisi 1 merekomendasikan untuk dilakukan peninjauan ulang penetapan harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan karena diduga cacat prosedur. Darlun puluhan kepala keluarga di sejumlah desa dalam kecamatan Matangkuli Aceh Utara masih mengungsi akibat banjir merendam rumah mereka. Banjir mulai menerjang kecamatan itu minggu lalu, tapi selasa sore kemarin banjir mulai surut. Namun ketinggian air di kawasan tersebut mencapai 1 meter lebih di lokasi tertentu. Selain di Matangkuli, banjir juga merendam 4 desa di Tanah Luas dan sejumlah desa di Pirat Timur. Banjir di picu hujan deras beberapa hari terakhir yang melanda kawasan pegunungan benar meriah. Dari informasi yang diperoleh, jumlah pengungsi di 5 desa di Kecamatan Matangkuli mencapai 109 kepala keluarga yang berasal dari desa Hagu, Lawang, Siren Tanjung Haji, Muda, dan Aluto. Sebagian dari mereka sempat pulang ke rumah untuk membersihkan rumah dari lumpur karena banjir mulai surut. Camar Matang Kuli Zulkifli menyebut ada empat titik pengungsi di desa Hagu, Lawang dan Siren dan Tanjung Haji Muda dengan jumlah pengungsi puluhan kakak. Tapi sebagian warga telah pulang ke rumah karena banjir yang telah surut. Saat ini jalan di sebagian desa sudah mulai bisa dilintasi usai banjir surut. Namun ada beberapa desa yang ketinggian airnya masih mencapai 1 meter lebih. Selon 3 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Selasa kemarin diterjang banjir akibat hujan deras dan luapan sungai yang ada di wilayah itu. Tiga kecamatan yang terendam masing-masing Kecamatan Tripamakmur melanda 12 desa, Taduraya 11 desa dan Darul Makmur 9 desa. Ketinggian air bervariasi 20 hingga 50 cm. Selain merendam rumah penduduk, banjir juga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total di lintas Langka Lami akibat genangan air di ujung kerung kecamatan Tripa Makmur dengan ketinggian mencapai 1 meter di atas badan jalan. Warga yang melintas kawasan banjir sebagian mendorong kendaraan dalam genangan air yang dibantu anggota TNI yang siaga di lokasi. Sementara sebagian warga lainnya juga dievakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dan jauh dari jangkauan air. Sejauh ini dilaporkan tidak ada warga yang mengungsi dan korban jiwa. Sementara bantuan masa panik dari pemerintahan Nagan Raya mulai didistribusi kepada korban banjir di desa-desa yang dipimpin langsung Bupati Nagan Raya M. Jamin Idaham. Anda sedang mendengarkan berita utama Serantia FM. Serandi FM. Darlun penghuni asrama Meligo Iskandar Muda Atau sering disebut asrama ponco di Yogyakarta Baru saja meraih kemenangan di Mahkamah Agung Atas sengketa kepemilikan asrama Yang digugat sutan Suryajaya Orang yang mengklaim sebagai pemilik sah asrama Ternyata asrama yang dibangun sejak tahun 1963 itu Saat ini dalam kondisi memprihatinkan Banyak atap yang bocor, cat yang terkelupas Hingga kusen pintu yang roboh akibat dimakan usia Ketua Taman Pelajar Aceh di Yogyakarta, Julfan Febrian, mengatakan asrama Puncu sudah 10 tahun tidak direhab dan rusak parah. Melihat kondisi asrama saat ini, pemerintah Aceh perlu membantu memperbaiki asrama sebelum rusak parah. Ia juga meminta PLT Gubernur Aceh, Novair Yansyah, segera menjadikan asrama tersebut sebagai aset pemerintah dengan mengurus sertifikat hak milik. Sementara PLT Gubernur Aceh Noverian Syah menyatakan dalam waktu dekat dirinya akan bersilaturahmi dengan penghuni asrama ponco. NOVA juga mengucapkan selamat dan mengapresiasi usaha penghuni asrama dalam mempertahankan hak milik di pengadilan. Juru bicara pemerintah Aceh, Wiradi Nata, menyampaikan pada dasarnya tidak ada hubungan langsung antara pemerintah Aceh dengan asrama ponco di Yogyakarta. Asrama itu bukan milik pemerintah Aceh dan kabarnya milik Yayasan Iskandar Muda. Namun demikian, pemerintah Aceh selama ini tetap aktif membantu pembangunan asrama tersebut dengan cara hibah. Darulun upaya bocah Emreza Fahlepi, Syamsuar, 9 tahun untuk menyelamatkan adiknya Radit Saputra, 8 tahun yang terjatuh di kerung tepin raya, Pidi, akhirnya berbuah maut. Emreza malah ikut ditelan arus sungai dan 7 jam kemudian ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Bocah Reza ditemukan tim pencari gabungan di aliran sungai Tepin Raya, Kecamatan Gelumpang 3 pd Senin malam kemarin pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun pada hari naas itu, M. Reza bersama adiknya Radit pergi memancing ikan di bibir sungai Tepin Raya. Saat itu di hulu sungai hujan lebat sehingga air sungai keruh dan deras. Kedua kakak Bradi asik memancing ikan dalam suasana hujan gerimis. Tiba-tiba kaki Emradit Saputra terpleset dengan tanah licin sehingga bocah tersebut jatuh di aliran sungai tepin raya. Emreza yang melihat adiknya tercebur ke sungai langsung terjun untuk menolong Emradit. Nah, saat Emreza terjun ke sungai, korban malah terseret arus sungai. Warga yang kebetulan menyaksikan kedua bocah dalam sungai langsung memberikan pertolongan. Sayang, hanya Emradit Saputra yang berhasil diselamatkan warga. Sedangkan Emreza ditelan air sungai. Reza hilang selama tujuh jam lebih di aliran sungai yang keruh. Jasad M. Reza ditemukan Satgas PD dibantu relawan rapi personel Polsek Gelumpang 3, TNI, dan warga yang melakukan pencarian di aliran sungai di dekat pesantren Darusadah, Tepin Raya. Kemudian tim menyerahkan jasad bocah tersebut kepada pihak keluarga di Menasah, Kemuneng, Gampung, Kaya Jato, Kecamatan Gelumpang 3 untuk proses Fardu Kifaya. Dari Newsroom Serambe Tanjung Permais, berita pagi edisi Rabu 3 Oktober 2018. Berita siang Serambe bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambefm.com Follow juga Twitter at Serambe FM. Badun, wassalam.